إذا تنجس يظهر ببلوغه قلتين ولو بمائت متنجس حيث لا تغير به والكثير يظهر بزوال تغيره بنفسه أو بما زيد عليه أو نقيص او نقيص عنه وكان الباقي كثيرا والثانيا جري ماء على عدوين على عدوين على عدو, عدو مغسول فلا يكفي ايام مسه الماء بلا جرايان لانه لا يسمى حسلان والثالثها الا يكون عليه اي على العدو مغير للماء تغيرا بارا كزعفران وصندل خلافا لجمعين ورابع رحم الله تعالى تعلمت الفاد والاستفاده ان فجسنا محمد صلى الله عليه وسلم واختار كثيرون Wa akhtara kasirun min a'immatina madhaba malikin Annal ma'a la yanjus mutlagan illa bitagayur Dan memilih kathirun banyak daripada ulama Min a'immatina daripada imam-imam kita Daripada madhaba syafi'i Madhaba malikin memilih pendapat mazhab imam malik Apa yang dipilih? Annal ma'a sesungguhnya air Layanjusu mutlagon tidak akan menjadi najis mutlagon secara mutlak Maksudnya secara mutlak air banyak atau sedikit Illa bittaghoyur kecuali dengan perubahan Jadi banyak daripada ulama kita madhab syafi'i Banyak memilih pendapat madhab lain yaitu madhab Imam Malik Yang mengatakan air tidak akan menjadi najis baik itu air sedikit atau banyak kecuali dengan perubahan ini e, bisa istilahnya fushah disebutkan sama e, soebul maalif ini karena fushah melong e, kelonggaran dari baca syarat terus e, perlu diketahui ikhtiar sama imtihad lain kalau dikatakan waktaro sama waktamada itu beda kalau ikhtiar itu pendapat daripada orang yang bermadhab imam syafi'i, cuman dia memilih pendapat madhab lain. Jadi dia menganggap pendapat yang ada di madhab imam syafi'i, apa ini sulit, kemudian dia melihat ada madhab lain, madhab lain yang agak mudah. Kemudian dia memilih, karena cocok dengan madhab itu akhirnya dia memilih Madhab yang lain, itu namanya ikhtiar. Sebagaimana Imam Nawawi banyak juga memilih pendapat daripada Madhab lain, seperti masalah siwak uh, di awanah Ramadhan. Ya, Waktu ram Nawawi lam yukroh, Imam Nawawi berpendapat tidak makro siwak di, uh, pada siang hari di bulan Ramadan Kalau etimat, etimat itu dia mengambil pendapat daripada Madhab. Madhabnya sendiri itu namanya idhemat Waljari karakidin Air yang mengalir Seperti air yang diam Maksudnya Air yang mengalir seperti Air yang diam Yaitu dalam hukum semuanya Dalam air dikatakan Banyak atau sedikitnya Kemudian kalau memang sedikit berarti ketika jatuh najis akan langsung menjadi najis. Dan air yang banyak dengan mengalir ketika jatuh najis tidak langsung menjadi najis kecuali ada perubahan. Hukumnya air yang mengalir seperti air yang diam. Berarti sedikit atau banyaknya gulaten atau tidaknya. Berarti kalau dicontohkan kalau air di bak mandi itu sudah jelas itu namanya air rokit, air yang diam. Kalau air yang mengalir seperti yang di sungai Ya apa hukumnya? Sama, air yang mengalir Hukumnya sama dengan air yang diam. Banyak atau tidaknya Menjadi najis atau tidaknya Cuman perbedaannya Kalau air yang mengalir di sungai Bukan dengan kumpulan semua air sungai Dikatakan air itu banyak atau tidaknya Akan tetapi Dikatakan banyak atau tidaknya dengan jariah Dengan gelombang Kita tahu kan kalau di sungai itu Airnya kan ada gelombang Air kan bergelombang Kalau memang ada gelombangnya Kalau memang tidak ada gelombangnya Diperkirakan, takdir Diperkirakan gelombangnya Kalau sungainya sebesar ini Gelombangnya seberapa nah, Kalau kita masalah gelombangnya Dengan jarak tertentu Kemudian kita tarik Lebarnya Kemudian kedalamannya kita bisa. Nah, kalau pergelombangnya itu dari segi ya, pinggir kanan atau kirinya kemudian kedalamannya, kalau mencapai dua gula berarti itu banyak. Kalau memang gelombangnya itu kalau ditarik ke apa, ke dalam, kemudian pinggirannya juga seandainya ditarik garis gitu, itu airnya kurang dari dua gula berarti itu air sedikit. Jadi al jari karokidin air yang mengalir hukumnya seperti air yang diem, cuman hitungannya pergelombang, bukan semua kumpulan air yang dalam sungai. Nah, kemudian di situ dibagi juga, kalau seandainya ada najis, kita membahas kalau memang pergelombangnya tidak mencapai dua gula, seperti air got yang kecil, jelas air got yang kecil itu tidak akan mencapai dua gula. Tidak akan mencapai dua kula, maksudnya apa pergelombangnya? Lah kalau ada najis di situ, gimana hukumnya? Dilihat dulu. Najisnya diem, atret, ya, atau najisnya jalan. Kalau najisnya jalan bersama air, berarti hukumnya yang gelombang bersama itu najis, hukumnya najis. Kenapa? Karena air sedikit. Bimucarat ukuin najasafihi dan jus. Dengan adanya najis langsung jadi najis Tidak dilihat perubahan ada atau tidak Yang bersama najis kan berjalan dia Yang di depannya suci jelas Kenapa? Belum dilewati Gelombang yang di depannya belum dilewati berarti suci Kemudian yang di belakang najis Gelombang yang di belakang najis itu Itu hukumnya hukum ma'uluhusalah Hukum ma'uluhusalah itu apa maksudnya? Seperti ada najis di basuh Hukumnya apa? Hukumnya suci tidak mensucikan. Jadi gelombang di belakangnya jadi suci tidak mensucikan. Tergantung cuman ya kalau memang disuruh tima Salah, nanti ada pembahasan Salah sendiri. Di belakang atau di depan? Belakangnya, belakangnya najis. Kalau depannya belum terlewati. Bukanya berarti. Sebelum dilewati? Sebelum melewati najis? Ya sebelum melewati najis itu suci jelas. Yang sudah dilewati najis Gelombang yang sudah dilewati najis Itu berarti hukum ma'ul husalah Hukum ma'ul husalah itu nanti ada Pembahasannya, kadang-kadang suci Tidak mensucikan, kadang tetap unta najis, kalau memang berubah Atau e, tambah timbangannya Nanti ada pembahasannya sendiri najis, kemudian Najisnya lebih cepat dari airnya ini Mengalir najisnya Iya, ini ini, ini permasalahan Kalau najisnya ikut jalan dengan air Ya najisnya ikut jalan dengan gelombang air. Terus di belakangnya maualusalah jelas suci, suci mensucikan dah. Berarti setelah dialiri, ya lama gitu, ya setelah najisnya lewat, ya apa hukum air yang setelahnya? Ya berarti air yang setelahnya gelombang yang dekat dengan itu najis jelas apa? E, dikatakan bisa dikatakan mutan najis, bisa dikatakan e, apa ini suci tidak mensucikan. Di belakangnya lagi suci dah, suci mensucikan. Itu kalau airnya najisnya ikut mengalir dengan air. Kalau najisnya berhenti. Karena terlalu besar atau berat, berhenti. ya apa ini? Berarti ketika ada air yang melewati itu najis, ya langsung jadi najis. Setiap gelombangnya sedikit kok. Setiap air yang melewati najis, hukumnya najis. Yang sebelum melewati, suci. Yang sebelum melewati itu najis, suci. Loh ya apa ini kalau air sampai masalan, Ya apa ini godnya itu panjang sampai berkilo-kilo Walaupun mencapai seribu kola Itu air godnya. Walaupun mencapai seribu kola Kalau sudah melewati ini najis Hukumnya mutanajis semuanya itu air Ada lowest ada teka-teki Kita mempunyai air yang mencapai ribuan kola Cuman dia mutanajis tidak ada perubahan Padahal air dua kula atau lebih kalau tidak ada perubahan walaupun jatuh najis kan dikatakan suci. Ini mencapai ribuan kolah, tidak ada perubahan tetap dikatakan najis. Ya apa ini? Hati -hati -hati. Yaitu air yang e, ber, apa, najis yang berada di e, aliran air yang sedikit. Yang sudah melewati najis. Itu walaupun mencapai seribu kolah tetap dikatakan mutan najis. Yang sebelumnya melewati najis hukumnya. Suci itu kalau air sedikit, kalau air banyak seperti masalah sungai, ya, kali ketempen seandainya bersih ya <laughs> itu kalau seandainya airnya banyak itu dihitung pergelombangnya, pergelombangnya itu kira-kira mencapai dua koma delapan, tidak seandainya gelombang itu tarik garis ke bawah, kemudian lebarnya diukur ini kira-kira dua koma delapan, tidak oh 2 kula atau lebih bahkan, ya apa hukumnya? Kalau ada najis di atasnya dilihat dua gola kan menjadi najis dengan adanya perubahan. Kalau memang ada perubahan ya berarti najis. Kalau tidak ada perubahan ya suci. Walaupun bersama najis itu gelombang. Arti hukumnya sama al jari karokidin air yang mengalir seperti air yang diam dalam pembahasan apa dalam pembahasan air banyak atau tidaknya. Kemudian di sini wafil godim dan dalam, di dalam pendapat godim Imam Syafi'i itu punya dua pendapat, pendapat jadid dan pendapat godim Seperti yang saya katakan kemarin bahawa pendapat yang muktamad yaitu pendapat jadid Imam Syafi'i itu berpendapat, dia itu pernah berada di Irak, pernah berada di Mesir Terakhirnya berada di Mesir dan meninggal di Mesir Dia Pendapatnya dia ketika di Irak dikatakan pendapat godim Kemudian dia setelah pindah ke Mesir setelah dia uh, apa uh, berubah ada beberapa pendapat yang berubah di situ ganti jadi pendapat jadid nah, pendapat yang muktamad yaitu pendapat jadid kecuali 18 masalah yang di situ tetap muktamad pendapat gadim ada di beberapa kitab disebutkan 18 masalah di dalam hadap Imam Syafi'i yang gadim la yanjusu gali bila bil Layan Jusu tidak menjadi najis Golilu, golilul jari matuf kepada al-jari Bukan kepada al-rokid Jadi pendapat Godim Imam Syafi'i Mengatakan tidak menjadi najis Air sedikit yang mengalir il, Bila tako yurin Dengan tanpa perubahan Kalau kita terangkan tadi kan enggak. Yang pertama adalah, Kalau air yang mengalir dihitung sedikit atau tidaknya kan Pergelombang Kalau memang sedikit langsung jadi najis gelombangnya, yang ada najisnya situ gelombangnya akan langsung jadi najis. lah kalau di sini pendapat Godim, endah alir jari itu mengalir itu, walaupun sedikit sing penting danau no perubahan suci. berarti kalau seandainya seandainya ada god-god yang ada ini bening banyu nih, danau no perubahan, tidak ada perubahan dari para warna, bau dan rasanya ya suci pendapat Godim. itu maksudnya. Wa huwa madhabu malik Ini adalah madhab Imam Malik Ga'ala fil majmu' Sawa'un kanatin najasatu ma'i'atan au jamidatan Ga'ala fil majmu' Berkata di kitab majmu' Daripada kitab Imam Nawawi Sawa'un baik kanatin najasatu ini Mutalik dengan yanjusu golilun Menjadi najis air yang sedikit Dengan jatuhnya najis Sawa'un baik kanatin najasatu Ada itu najis Maa'i berupa najis yang cair au jamidatan atau najis yang jamiidah yang uh, kering, yang keras. Wal maa'ul ghalilu idza tanajjasa yadhuru walau bima'in mutanajjisin haitsu la taghayyura bihi. air yang sedikit idza jika menjadi najis Air sedikit menjadi najis. Yad bisa menjadi suci. Bibulu wihi dengan sampainya itu air yang sedikit. Gulata ini mencapai dua gulah. Walaupun, walau bima bimain mutanajisin. Walaupun mencapai dua gulahnya itu dengan air yang mutanajis. Walaupun sampainya dengan air yang mutanajis. Haisu lataku yurabihi. Sekiranya tidak ada perubahan dengan air yang tadi mencapai dua gulah. Jadi air sedikit satu timba Atau air di bak mandi kurang dari dua gula ketetesan najis Ketetesan air kencing Walaupun tidak ada perubahan kalau langsung jadi najis Kemudian ditambah air Ditambah air sampai mencapai dua gula Ya pindah air yang mutan najis tadi bisa menjadi suci Cuman dilihat dulu ada perubahan apa enggak Kalau memang tidak ada perubahan suci mensucikan Walaupun ditambahinya itu dengan air yang mutanazis juga, ada air kurang dari dua gula di bak mandi, ada air satu timba, air satu timba ini ketetesan kencing juga mutanazis juga dimasukkan air yang kurang eh, yang satu timba kena najis tadi dimasukkan air yang kurang dari dua gula yang mutanazis juga, kemudian mencapai dua gula dilihat ada perubahan apa enggak tidak ada perubahan berarti jadi suci mensucikan. Jadi kalau saja ada tis ada masalah 20 timba 20 timba, satu timbanya Setiap timbanya itu ketetesan Satu tetes kencing Berarti mutanajis semuanya Dikumpulkan dalam satu tempat mencapai dua kulah Dilihat ada perubahan apa enggak? Enggak ada perubahan Berarti jadi suci, mensucikan Itu maksudnya Wal kasiru adapun air yang banyak Yad huru menjadi suci Bizawali taqayyurihi binafsihi Air yang banyak menjadi suci dengan hilang perubahannya binafsihi dengan sendirinya atau bima'id atau dengan air zida 'alaihi ditambahkan di atasnya air yang berubah tadi au nugisa anhu atau dikurangi dari air yang berubah tadi wa kana al-baghi dan sisanya daripada yang dikurangi itu airnya masih banyak. Jadi gini kalau ada air yang banyak, kapan dikatakan najis? Jika ada perubahan Air yang dua kula atau lebih, jika masuk di dalamnya najis Kemudian ada perubahan, berarti air itu dikatakan air mutan najis Kapan air yang banyak mutan najis yang berubah ini? Dikatakan menjadi suci lagi Ketika dia berubah dengan sendirinya Berubah dengan sendirinya itu karena terlalu lama Sehingga hilang daripada sifat najisnya atau karena sebab angin Karena masalah itu Di di daerah luar Kemudian karena banyak angin yang melewatinya Akhirnya hilang perubahan bau Atau yang lainnya Ya pendukumnya Kalau berubah dengan sendirinya Maka itu air dikatakan suci-mensucikan Kembali suci-mensucikan lagi Atau ditambah air Air yang berubah Air dua kulah berubah Berarti bentar ajis Ditambah air, dicoki air lagi Sampai hilang Perubahannya Daripada yang merubah air tadi Hilang perubahannya Gimana hukumnya? Berarti Air ini dikatakan suci-mensucikan Kenapa? Perubahannya sudah hilang Atau dikurangi Bukan ditambahin malahan Airnya banyak 6 kolah masalah Ada najis di situ berubah Kemudian dikurangi Dikurangi sampai perubahannya hilang, najisnya diambil, yang bau-baunya diambil, yang merubah warnanya diambil, kemudian dilihat airnya sudah berubah, perubahannya sudah hilang. Tiap ini air dilihat. Kalau memang airnya masih dua kula atau lebih, suci mensucikan. Jadi ditambahi air atau dikurangi air. Lain halnya kalau bukan karena sebab perubahan dengan sendirinya, bukan sebab karena ditambahi air. Perubahannya kenapa ditaruh misik di situ? Kasih minyak karena perubahan baunya kena najis baunya banger. Dikei minyak atau dikasih tanah sehingga perubahannya hilang. Gimana hukumnya? Tidak menjadikan suci. Tidak menjadikan suci kenapa? Karena bukan hilang itu perubahannya. Karena perubahannya bukan hilang akan tetapi apa? Tertutupi. Perubahannya itu bukan hilang, akan tapi apa tertutupi. Karena itu tidak dikatakan bisa suci-mensucikan. Ulangi, ulangi lagi, perubahan air yang banyak, air yang banyak berubah menjadi najis, itu bisa menjadi suci lagi ketika berubah dengan sendirinya, atau ditambah air, atau dikurangi air, cuma sisanya masih dua gula. Kalau berubahannya dengan sesuatu yang lain, ditambah masalah minyak, atau dikasih tanah sehingga perubahannya hilang gimana ini hukumnya air tadi tidak dikatakan suci mensucikan kenapa karena bukan hilang perubahannya akan tetapi tertutupi lalu nah, terus kalau seandainya perubahan yang tadi dimasukkan tadi kan dimasuki minyak berarti baunya wangi setelah lama kelamaan air yang berubah yang bau wangi tadi hilang mesiknya bau wanginya dan juga hilang najisnya Sifat dari barat berarti suci lagi. Kalau memang dua-duanya hilang perubahannya, itu kesimpulannya. Allah alam. Ada pertanyaan? Ini tentang masalah najasa yang jamida. Misalkan. Ada sebuah sungai atau air yang banyak, di situ ada sebentuk najis seperti Najisnya bangkai yang besar, misalkan ada Sapi mati yang banyak atau Bangkai ontar Itu air tidak berubah Tapi bau itu Sangat menyengat Ini kan apa itu dikategorikan perubahan kan perubahan bau atau air airnya atau dari bangkainya tersebut atau seperti misalkan najis manusia kalau manusia itu kan suci ya misalkan ada bangkai manusia banyak di sungai seperti perang zaman dulu pada zaman apa Rasulullah atau zaman perang di Irak itu airnya berubah karena bangkai manusia apa perubahan air tersebut termasuk najis itu yang perlu kalau mau lanjut untuk permasalahan apa permasalahan tadi kalau memang ada apa sapi tadi masuk ke dalam air mati bangkainya sapi kemudian baunya menyengat ya berarti ada perubahan di situ Perubahan karena bangkai berarti kan? Iya, airnya yang berubah. kalau misalnya airnya enggak berubah, kemudian baunya itu karena bangkainya. Yang lain lagi, cukup ambu-ambu basin bisa enggak airnya begitu. Kalau airnya banyak itu. Jadi perubahan pada sifat air yang dimaksud ada di sini. Kemudian maithah maithah adami atau maithah yang, di, yang dikatakan Uh, ma'itahnya tidak dikatakan najis. Kemudian di situ ada ma'itahnya manusia masuk ke dalam air. Kemudian merubah bau air, ya. Iya. Yeah, yeah. Merubah bau air. Itu cuman maaf ma'itah yang dimaafkan. Kalau ma'itah yang dimaafkan di situ kan syaratnya malam yugir. Cuman ini bukan bukan najis. Bangkainya manusia masuk ke dalam air. Kalau ma'itah yang ma'fu itu seandainya bangkainya apa yang dimaafkan yang darah mengalir itu syaratnya kan jika tidak berubah ya. Kalau ini bukan najis memang manusia. Artinya walaupun manusia tadi itu tidak dikatakan najis jadi ma'itah, tapi kan di situ ada darah ada nanah. Nah, ketika sudah berubah karena itu ya menjadi najis karena sodik kemudian dam darah itu juga najis kan yeah. kalau sudah pecah manusia dari itu atau rusak tubuhnya manusia dari itu karena itu eh, kuburan yang sudah digali dari itu membusa makbala dari itu itu yeah. mengandung najis itu nggak sah sholat di atasnya gitu nah. ada pembusukan nggak di situ kalau sudah ada pembusukan ya berarti sudah ada darah dan Nana atau yang sesuatu yang keluar kan nah, dari situ akan membuat najis nantinya. Avan, soal. Sekarang ada alat yang bisa digunakan untuk menyaring air dan itu sudah diperjualbelikan juga alat caringan ini kan bukan hanya menyaring kotoran juga tapi kuman-kumannya apa segala macam sehingga air tadi itu sampai layak minum, gitu kan? Lah. Nah, apakah proses penyaringan ini juga bisa membuat air ini suci juga? Ustaz, kalau umpamanya air itu menurut najis? nacis? Eh, untuk penyaringan air ini kan sudah pernah ya, pernah banget pertanyakan eh, untuk penyulingan air. Penyulingan air Kalau memang air yang disuling itu Dari air yang muta najis Air yang berubah karena sebab najis Berarti airnya asalnya suci Kemudian menjadi najis karena perubahan Kemudian disuling Disuling sampai menjadi air bersih Ya berarti suci Cuman kalau saatnya dimasuki dengan zat-zat yang lain Gimana hukumnya Berarti kan tadi perubahan air Kalau memang berubahnya karena sesuatu bukan air Atau bukan berubah dengan sendirinya Berarti air itu dikatakan apa ini tidak bisa mensucikan kalau bukan karena sendirinya atau bukan karena air. Cuman kalau di situ sudah disuling kemudian dikasih zat-zat yang lain, cuman hilang zat-zatnya juga hilang seperti pembahasan yang terakhir tadi. Seandainya air yang dua gula atau lebih dimasuki misik kan berubah baunya najis, dimasuki misik tidak bisa menjadikan suci. Sampai kapan? Sampai hilang perubahan dua-duanya. Mesiknya juga hilang, bau najisnya juga hilang. Jadi suci lagi. Nah, kalau sudah disuling, hilang semuanya zat-zatnya dan hilang juga perubahan dari badan najisnya. Ya suci lagi. Dua gula itu. Kalau memang dua gula. Kalau memang mencapai dua gula atau lebih. Ya. Alatnya kecil. Alatnya kecil, airnya juga sedikit diambil dari mana kan biasanya dikumpulkan dalam satu tempat setelah disuling kumpulkan dalam satu tempat. maksud saya bukan seperti di PDAM tapi ini alatnya oh. ah, filternya kecil filternya kecil. Ya, kalau memang airnya sedikit nggak bisa. walaupun kalau memang karena najis hilang, ya. bukan karena kuman kalau kuman lain lagi. iya nacis mutan najis oh, maksudnya. mutan nacis nggak bisa. nggak bisa. walaupun dikatakan layak minum. walaupun layak minum uang air air sedikit itu dikatakan najis dengan jatuhnya najis tidak dengan perubahan. Besar kecilnya jaria itu apakah ada ketentuan? Kan kadang ada mengalir cuma ya. Kalau di mana? Jarya itu apa gelombang, gelombang itu maksudnya. Iya, gelombang. Jaria itu dikatakan Uh, fi uh, kulli uh, adaf baina hafatainar ma yartafi minhu inda tahgigon inda tamawwaji ketika gelombangnya tahgigon secara tahgik kalau memang ada au taqdiron atau secara takdir kalau di Bejirumi itu dikatakan takdir uh, di situ tahgigon algharin tafsil litamawwaji fathahqiq ayu syahad Irtifa ulma Kelihatan, irtifa nyama Fanhifa dhu Naik turunnya itu kelihatan Itu namanya tahgik Bisa babi syiddatil hawa Karena angin yang keras Biasanya ada gelombang Wajtagdiri, ada pun bi Bi'ayyakuna ghayru zahir Tak kelihatan Ya ghayru zahir Litamawujin ya, Litamawujihi bilja, biljarji Indasukunil hawa Ketika Angin, hawanya tidak ada Biasanya tidak ada gelombangnya, cuma jalan kecil-kecil Ya apa hukumnya? Maka katanya diperkirakan Kalau memang tidak ada, diperkirakan Dengan besarnya sungai seperti ini Kalau ada angin yang besar Kalau ada angin sidatul Hawa, Kira-kira gelombangnya semananya Ada seperti banjir bandang ya, banjir bandang itu kan besar. Sebagaimana yang kita ketahui banjir bandang itu waduh-waduh itu kan jadi satu semua. Orang pun ya kencing perak di sana, kan banjir banjir bandang kan besar. Hukumnya itu nampak di situ airnya itu berubah, warnanya coklat ada yang kasar gitu ya. Kemudian baunya sedikit menyengat. Itu bagaimana hukumnya kalau dikatakan maafu, apakah bisa juga dibuat butuh? Itu kalau memang sebetulnya air di situ ada masalah tinusyawarik ya, masalah tinusyawarik itu sebetulnya masalah yang dimaafkan itu bukan harus tin, walaupun air. Seperti seandainya ada banjir di sini, itu nanti ada pembahasan tinusyawarik. Tinousyawarik itu dimaafkan kalau memang yakin najisnya. Kalau memang tidak yakin najis atau tidaknya berarti suci hukumnya. Lah hukum dikatakan sama seperti dinusyawarikumuhu airnya yang ada di jalanan yang sulit untuk dihindari seperti banjir kita melewati di situ. Ya apa itu kalau memang kita yakini di situ ada yakin airnya itu minta najis karena berubah jelas. Ya berarti dimakfu. Dimakfu nanti ada pembahasannya di, sendiri dimaafkan itu di mana. Kalau di atas kepala ya enggak dimaafkan, kalau mengenai di kaki atau di baju yang di bawah dimaafkan. Itu tidak bisa dihindari. Hah? Iya, kalau eh ya itu, itu masalah tinusyawarik ya. Cuman sekarang masalah air itu ya apa? Apa najis atau tidak? Ya kalau memang berubahnya karena karena tanah, kan berubah karena tanah kan enggak apa-apa. Kalau mangkana kuduratul tulmak kan tidak bahaya. tetapi dikatakan suci. Kalau kita tidak tahu itu dari perubahan dari najis atau tidak. Syakfi tagayun najis salah ya lor. Tetap dikatakan suci. Ya, kalau jelas sudah ketahuan ketok najisnya, ya berarti... Loh, kita yakin tu dari mana? Yakin, berarti don kan itu Masian? Iya, gini loh. Tahu campuran dengan najis. Tapi perubahan itu, apakah sifatnya sifatnya najis atau tidak? Lah kalau bukan sifatnya najis, faham ya? Ya berarti tetap tidak dihukum najis. Tapi kalau sudah sifatnya najis, misalnya campur sama kencing yang sekian banyak sampai pesing semuanya misalnya, nah itu berarti sifatnya najis berubah air itu karena sifat najis tadi itu. Tapi kalau memang perubahan membuat kena najis, apa kena sampah atau kena apa atau kena itu, belum tentu sampah itu najis ya. Ada yang bau tapi tidak najis, belum tentu juga. Jadi yang dimaksud itu perubahannya karena sifatnya air berubah dengan sifatnya najis itu Iya, jadi. Karena sampai itu, misalnya kalau kena hujan, nah, anggap di situ ada najis. Kena hujan kan berarti bisa, bisa hujan bisa suci itu walaupun bau. Hmm. Tak boleh. Kalau memang dikatakan tidak najis ya boleh pakai wudhu. Tak. Itu makfu itu kalau najis yakin najis ya. Oh. Jadi misal-misal ada di jari itu becek, kemudian ada di situ ada e, misalnya kakuh yang apa, yang keluar atau apa begitu ya, yakin aja sudah, paham ya? Yakin aja nah, di situ ah, dimakfukan, tapi dalam batas-batas tertentu. Lah kalau dimakfukan kena sedikit kaki atau sedikit baju itu dimakfukan enggak apa-apa. Lah kalau kena baduk kan berarti nyosop itu berarti. Ya, yes. ya. <tuh> ya mungkin bisa disambung nanti kalau memang ada yang kurang kuas. Pemerintah itu untuk pengadaan airnya itu dari selokan yang kecil sekali di Surabaya kita pernah studi banding ke sana itu dari air yang selokan. Diajuti ya, semuanya ya bukan bukan bukan sungai menurut saya itu got itu dikumpulkan menjadi satu seperti dano begitu kemudian dialirkan lagi pakai saringan. Apa itu? Timba. Apa? Limba dah. Pengadaan air di satu pabrik hmm. itu sumbernya dari air got itu. Ditampung kalau sudah tampung dialirkan lagi ke apa, tampungan kedua tapi pakai saringan sehingga lebih jernih dialihkan lagi pakai saringan lagi sampai agak jernih sampai ada tawas kemudian terakhir digarmi terakhir setrum kemudian dijual itu air eh. Bagaimana Kat katanya tadi walaupun panjangnya seribu Ya, saya ini tanyakan menyikapi tadi walaupun ayatnya banyak ya, ya. tapi kalau setelah ba'da ba'd dan najas itu ya. tahir mutahhir atau najas apa mutanajjis katanya. Iya, ya. Tadi memang kurang penjelasannya gini. Kalau memang di got panjang. Gotnya panjang, masanya dari sini sampai keraton sana. Got besar gitu. Ya, sampai keraton gotnya kecil eh uh, kecil ya. Got yang mana uh, apa ukuran gelombangnya itu kurang dari dua kula dan di situ ada najis yang diem Setiap air yang mengalir di situ kan jadi najis. Walaupun sampai keraton. Jadi najis, walaupun sampai seribu kula kalau perlu. Jadi najis, kecuali kalau sudah kumpul di satu tempat. Nah, tadi memang belum saya teruskan itu ya. Kecuali kalau kumpul dalam satu tempat dan mencapai dua kola, tidak ada perubahan, suci. Ya. Aduh, memang kurang tadi itu.